Tabiat bismillah. Kita lanjutkan dulu. Yang sekarang akan kita bahas adalah FIFA. FIFA. Paparan tentang Sekarang kita membahas tentang bilangan yang diikutkan wazan fa'ilun. Jadi nanti as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadis. Tujuan kita lihat tujuannya dulu ya. Tujuan bilangan diikutkan wazanfa ilun, lita ala tertib. Tujuannya untuk menunjukkan tertib, yaitu menunjukkan bilangan itu berurutan. Ya, bilangan diikutkan wazanfa ilun. Fungsinya adalah untuk menunjukkan agar bermakna tartip atau bermakna berurutan. Itu fungsi. Fungsinya. Kalau bilangannya nanti adalah bilangan satu... ...lafad yang masyhurnya nanti bukan wahidun. Atau bukan alwahidu. Kalau dia nanti bermakna tertib... ...untuk bilangan satu... Kemudian dilihat ya, kalau nanti dia bilangan satu, kalau untuk satu ya, bukan sebelas ya. Kalau untuk bilangan satu, lafadz yang muncul nanti itu al ula. Makanya sering kita baca. Al-Ula yang pertama bukan Al-Wahidu. Meskipun isim fa'ilnya nanti fa'ilun. Dia bukan wahidun bacanya kalau diikutkan isim fa'il. Untuk satu, bilangan satu. Cara membacanya nanti, Al-Ula. Ada yang kedua, As-Sani, As-Salisu, Ar-Rabi'u, al khamisu As-Salisu. Itu lafadz untuk 2 sampai 10 baru diikutkan wazan isim fa'il. As-saniyu yang kedua. As-salisu yang ketiga. Ar-rabi'u yang keempat. Al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u. At at al -ashiru. Semuanya Bilangan dari 2 sampai 10 Itu semuanya Ikut wazan isim fa'il Adapun kalau bilangan yang pertama Dia itu ikut wazan Dia dengan lafad al-ula Bukan al-wahidu Untuk angka 1 ya itu angka 1 enggak kita baca dengan alwa hidung enggak masyhur dengan lafaz itu itu kalau lafaz mufrad Kalau dia lafaz mufrad Nanti kalau untuk bilangan pertama al-ula yang kedua nanti asaniu As asalis As ar-rabi nanti sampai yang terakhir adalah al-asyir Kalau nanti dia lafadnya murokab. Kalau lafadnya lafad murokab. Maka isim failnya itu masuk di bilangan yang pertama. Bukan bagian yang kedua. Berarti bilangan satu sampai sembilannya yang dia masuk dan kalau misalkan nanti dia bilangan satu maksudnya angka sebelas tapi di situ sisun dari angka satu nanti laphatnya adalah al hadi asharoh as asani as Asharah, al-Rabi Asharah, al-Tashih Kalau laporannya nanti ma atof Ini dilihat ya. Poros permasalahannya nanti di angka 1 ini. Kalau dia lafadnya merokap. Angka 1 nanti kalau diikutkan Nazan Fa'il. Dia bukan Wahidun. Al-Wahidu bukan. Tapi lafadnya adalah al ula Yang pertama. Kalau yang kedua. As-Sani. Yang ketiga. As-Salis. Yang keempat. Al-Rabi'u. Ini kalau untuk lafad yang mufrad, Cara membacanya nanti seperti itu. Kemasukan... Isi, eh, diikutkan wazan isim fa'il tapi kalau yang angka satunya itu enggak diikutkan wazan fa'il bukan kalian katakan misalkan kalian baca sebuah urutan al-wahidu, enggak gitu tapi yang ada itu al-ula yang pertama, bukan al-wahidu namun kalau nanti dia merokab berarti angka 11 sampai 19 maka yang diikutkan isim fa'ilnya itu juz yang pertama Bukan juz yang kedua, kalau merakap kan tersusun dari dua juz. Yang diikutkan juz yang pertama, yang diikutkan wazan fa'ilun itu juz yang pertama. Namun kalau angka satu, nanti tidak dibaca al-ula asyarah. Paham? Tapi al-hadi asyarah. Kalau nanti perempuan, al-hadi Karena kan nanti angka... Ini kan berselis eh saling mencocokkan dengan makdudnya ya. Kalau angka 2 nanti. Eh, angka 3 ke atas nanti dia saling berselisih dengan makdudnya. Dengan tamiznya kan dari sisi jenis. Maka nanti asani as berarti asaniyatu. As arrobi arrobi atu gitu. Tergantung tamiznya. Tergantung makdudnya nanti. Ya bacanya al-hadi asyara asani asyara. As ya al-hadi asyara. itu kalau maktof nanti isrun itu ya ada ayn lupa polisnya kalau nanti la lafadnya maktof maka angka satunya diikutkan wazan fa'ilon berarti alwa hidwa isrun arrobiuwa isru wasalasun alkhomisuwa arbaun ini untuk lafad maktofnya Paham? Jadi bilangan itu boleh diikutkan wazan fa'ilun. Fungsinya nanti apa? Untuk menunjukkan tertib berurutan. Jadi kalau kalian ingin mengatakan 21, yang ke-21 al-wahidu wa ishrun. Yang ke-11 al-hadi wa asyara. Yang ke-1 al-ula Ini untuk cara membuat uh, bilangan dengan diikutkan wazan isim fa'il. Yang anda mau kasih takit Perhatiannya di sini Lafad murokab Lafad murokab kan asalnya dia mabniun alal fatih untuk dua jusnya kan Jus yang pertama mabniun alal fatih Ahada Asyaronya juga mabniun alal fatih Paham? Tisata asyaro, arbaata asyaro Semuanya mabniun alal fatih Nah sekarang kalau misalkan Dia diikutkan lafad isim fa'il Dan itu hanya terjadi pada jus yang pertamanya saja maka lafadz murakab ini pun tetap mabniun alal fathhi berarti kalau baca nanti al khamisah asyara attasi'a asyara arrobi'a asyara alhadia asyara as-saniyah asyara tetap keduanya mabniun alal fathhi meskipun sudah diikutkan wazan fa'ilun ambil contoh seperti khobar al-khobaru misalkan salah satu anwain khobar itu ada tiga bagian tiga jenis nanti ada angka satu tulisannya isim zohir ada angka dua isim mufrad ada yang angka kedua nanti berbentuk jumlah yang ketiga berbentuk syibhul jumlah angka satu ini jangan dibaca ah, eh, wahidun atau jangan dibaca ahadun ahadun paham? Jangan dibaca seperti cara membacanya nanti itu adalah Al-Ula, yang pertama As-Sani, yang kedua As-Sali, yang ketiga, jangan dibaca Salah Satun Arba'atun Khom itu bukan cara membacanya seperti itu Kalau dia Bilangan untuk menunjukkan Tartib Cara membacanya harus Diikutkan Wazan Fa'ilun Namun Kalau angka satu, dia mufrad tidak meroqab Cara membacanya nanti bukan Wahidun. Tapi Al-Ula. Kalau dia merokap. Cara membacanya nanti Al-Hadi'yuh. Al-Ahal-Hadi'ah. Karena dia Mabni'un Al-Fatih. -al Kalau nanti dia Ma'tuf-Ma'tuf Alayih. Cara membacanya baru Wahidun. Wahidun Wa Isyru'na. Wahidun Wa Salasuna. 31 ya. 41 misalkan Wahidun Wa, arba wa Arba'una. 51 wahidun wahom sunnah itu cara membaca dengan isim fa'il dan sekali lagi ingat fungsinya untuk menunjukkan tartib berurutan ikrobnya bilangan semua bilangan itu mu'rob kecuali yang mu yang murokab mau mufrod dia mu'rob maksudnya apa? tergantung amilnya nanti Mau yang ma'tuf-ma'tuf uh, alaih juga mu'rob. Misalkan kita buat telah datang 31 orang pelajar. Ja'a wahidun wasalasuna toliban. Paham? Ja'a wahidun wasalasuna toliban. Telah datang 31 pelajar. Wahidun di sini dibaca rofa karena sebagai failnya. Jah. Jah. Salah sunnah dibaca rofa dengan mulhaq biljam ilmu zakar salim. Karena dia ma'tuf kepada wah. wahidun. Taliban sebagai tamiznya. Adapun kalau bilangannya nanti adalah bilangan murokab. Berarti 11 sampai 19. Maka sifatnya mabniun alal fathihi. Apapun amilnya tetap kedua-duanya mabni alal fathihi. Apapun mab, fa, fa, apa. Iroh apa namanya? Semua bilangan itu Mu'rob kecuali yang mu'rob Kalau dia mau mu, apa? Murab berarti tergantung amilnya di belakang, gitu. Mau dijadikan apa dia itu tergantung amilnya. Berarti kalau kita masukkan contoh, saya melihat empat puluh empat Pelajar wanita. Kalau bilangan satu nanti tidak merokab. Bacanya al-ula. Tidak boleh diikutkan wasan isim fa'il. Kalau bilangan dua nanti. Eh, kalau bilangan satu nanti merokab. Cara membacanya nanti al-hadiah. Atau al-hadiah kalau perempuan. Terus kalau bilangan satu nanti ma'tuf. Maka cara membacanya nanti dengan ikutkan wasan. Fa'ilun wahidun. Itu untuk bilangan yang diikutkan wazan isim fa'il. Kinayatul adadi. Kita ingin membahas tentang Kinayatul adat. Dia bukan dikatakan adat ya. Kalau adat itu bilangannya ditentukan. Khumsatun ini adat. Karena bilangannya bilangan lima. Wahidun ini adat. Ahadun ini adat. Ashratun ini adat. Tapi yang diinginkan di sini adalah kinayatul adat. Kinayatul adat itu, pahami definisinya, adalah kita ingin menyebutkan tentang sebuah bilangan tentang beberapa bilangan namun tidak dibatasi pada bilangan tertentu itu kinayatul adad yaitu apa penyebutan tentang beberapa bilangan namun enggak dibatasi pada bilangan-bilangan tertentu kalau kalian mengatakan khamsatun Kalian menyebutkan bilangan. Karena apa? Karena kalian batasi bilangan itu hanya pada angka 5. Kalau kalian mengatakan lagi misalkan Arba'atun. Ini bilangan. Kenapa? Karena kalian batasi angkanya itu pada angka 4. Nah sekarang ini kalau kalian ingin menyebutkan tentang sebuah perkara. Yang mengandung bilangan. Namun tidak mau kalian batasi berapa bilangannya. Mana mungkin kalian katakan 20. 20 pembatasan. Ya, arba'ata asyara. Itu pembatasan 14. Atau khomsun. Wa isyuruna. Itu pembatasan pada 25. Sekarang ini kalian ingin menyebutkan tentang sebuah perkara. Yang mengandung bilangan namun tidak ada pembatasannya. Nah, maka disinilah digunakan dengan istilah. Kinayatul adadi. Anda ambil contoh dulu, biar lebih mudah dipahami. Tentang lafat bid'un. Ya, bid'un. Bid'un itu kalau kalian lihat di buku kalian, dibaca bid'un atau bid'atun, nanti bilangannya dari bilangan 3 sampai 9. Namun tidak bisa dipastikan 3, tidak bisa dipastikan 9. Pokoknya antara itu. gitu. Tergantung korinahnya nanti. Paham? Bid'un itu adalah bilangan 3 paling sedikit, paling banyaknya 9. misalkan kalian katakan gini. Indī bid'u kutubin. Saya memiliki bid'u kutubin. Karena kan nanti tamisnya diambil tamisnya 3 sampai 9. Saya memiliki beberapa kitab. Ada nah, situ enggak bisa kalian pastikan kitab saya tuh cuman 3, cuman 5, cuman 4, cuman 9 enggak bisa. Pokoknya antara itu saja gitu. Berbeda kalau saya katakan indi arba'atu kutubin. Kalau Anda katakan indi arba'atu kutubin, berarti saya batasi kitab saya hanya empat. Tapi kalau Anda katakan indi bid'u kutubin, di situ kitab Anda tidak bisa dipastikan berapa bilangannya. Pokoknya paling sedikit, tiga, paling banyak, sembilan. Nah, ini namanya kinayatul adat. Dia tidak dinamakan adat ya. Kalau dinamakan adat, Berarti nanti bilangannya sudah ditentukan. Makanya dia dinamakan kinayatul adat. Tujuannya apa? Agar bilangan yang terkandung di dalamnya itu tidak ditentukan. gitu Dimunculkanlah istilah kinayatul adat. Seperti ditanya, berapa hektar tanahmu? Kebun sawitmu? Adalah bid'unnya. Berarti dari paling sedikit 3 hektar paling banyak 9 hektar. Tapi ditentukan pastinya berapa? Enggak bisa dipastikan. Sampai kita lihat betul-betul ternyata setelah dilihat ternyata tandanya cuma 3 hektar misalkan. Masuk juga. Atau setelah dilihat ternyata 8 hektar ternyata cuma Masuk juga dalam kata bid'un itu. Paham ini? Tapi kalau misalkan Anda katakan saya punya e, tanah 3 hektar misalkan. Ternyata setelah diperiksa ternyata ada 9 hektar, berarti saya bohong di sini. Tapi kalau saya katakan saya punya tanah sekitaran dengan angkanya adalah bid on. Paham? Kalau ternyata diperiksa cuma 3 hektar tanah saya, ya saya enggak bohong namanya bid on. Paling sedikit 3. Dan kalau ternyata diperiksa nanti tanah saya ada sampai 9 hektar, berarti enggak, saya juga enggak berbohong. Karena memang bid'un itu paling sedikit, tiga, paling banyak sembilan. Nah itulah namanya kinayatul adad. Penyebutan tentang bilangan namun tidak dibatasi jumlah bilangannya. Ingat ya, tidak ada makna pembatasan di dalamnya. Kalau kalian katakan dengan angka, dengan bilangan, berarti kalian batasi. Kalian cuma memiliki bilangan tertentu. Saya punya dua rumah, berarti kalian batasi rumah kalian itu ada... Dua, tapi kalau anak katakan indi bid'u buyutin, saya memiliki beberapa rumah, bisa jadi tiga paling sedikit tentunya, dan paling banyaknya adalah sembilan. Begitu dilihat ternyata rumahnya cuma lima, rumahnya cuma lima. ya sah juga, karena memang bid'un itu paling sedikit, tiga, paling banyak sembilan. kita lihat yang pertama Kinayatul Adad mislu kadza bidun nayyfun kam ka ayyin Fatadullu ala adadin lakinnahu ghairu muhaddadin Lihat ya Fatadullu kinayatul adat ini menunjukkan ala adadin terhadap adat terhadap bilangan lakinnahu akan tetapi bilangan tersebut ghairu muhaddadin tidak dibatasi pada bilangan-bilangan tertentu dia menunjukkan bilangan. Namun tidak dibatasi pada bilangan tertentu. Sekarang kita membahas tentang kaza. Kaza. Ini bukan. Kaf harfu jerin za ismul isyara ya. Kahaza bukan ini. Memang bacanya Kaza. Kaza. Tadullu alal adadi sawa'un kanakolilan awkasirun. Kaza ini menunjukkan kepada bilangan baik sedikit ataupun banyak. Dapat disebut dengan kaza. Ma'dudnya nanti, eh, nanti mufrat mansub ya. Berarti kalau anak katakan begini. Indi kaza kitaban. Saya memiliki beberapa kitab. Nah, kaza di sini, kalau kitab saya nanti cuma satu, ya masuk juga. Kalau kitab saya nanti sepuluh, ya masuk juga. Indi kaza kitaban. Seperti kita lihat contohnya. Najaha kaza toli, telah berhasil beberapa belajar. Di situ bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Tidak bisa ditentukan bilangannya berapa. gitu. Kalau kalian ingin mengatakan satu orang pelajar yang berhasil, berarti nanti kalian katakan, najaha tolibun wahidun. Karena kan nanti kalau bilangan satu sama dua, dia selalu sebagai naatnya ya. Telah berhasil pelajar yang satu, satu pelajar maksudnya. Atau kalau kalian ingin yang berhasil itu adalah, uh, empat orang pelajar, berarti nanti najaha arba'atu tulabin. Ya. Yeah. Arba'atu, nanti dikasih tanda mu'annas ya Najah arba'atu Tullabin, telah berhasil 4 orang Belajar, berarti kalian batasi Yang berhasil cuma 4, yang 36 Yang tidak ada yang berhasil, kalau muridnya 40 Misalkan, nah sekarang Kalau misalkan, kalian ingin mengatakan Muridnya 40, tapi kalian ingin Mengatakan Mereka berhasil, cuma bisa jadi banyak Bisa jadi sedikit, kalian mengatakan Najah kezatoliban Telah berhasil beberapa orang Belajar Berapa jumlahnya? Ya tergantung nanti dilihat. gitu. Habis terima lapor, mana yang lulus, mana yang enggak. gitu. Oh, berarti bisa ketahui, oh yang sekian, yang berhasil cuma dua. Masuk juga pada bilangan kaza. Yang berhasil ternyata 39, masuk juga dalam bilangan kaza. Kalau dalam kitab eh, Mausua, kaza itu adalah ismunnya dulu, ala adadin majhulin lintu robu bihasabi mauki'ihi mauki'iha fil kalam. Kaza, kita akan membahas kazanya dulu ya. Kaza nanti ini adalah isim, dia isim ya. Ingat, kaza ini isim, bukan huruf. Bukan huruf. Kaza ini adalah isim yang mabni. Mabni juga apa nih? Mabniun ala sukun nanti ya. Kaza ismun mabniun ala sukuni. Jadi kaza nanti isim mabni di atas sukun. Cara meng-i'ropnya sesuai dengan kedudukan di dalam kalam. Paham? Cara meng-i'ropnya sesuai dengan kedudukannya di dalam kalam. Itu kaza. I'ropnya sesuai dengan kedudukan di dalam kalam. Jenisnya adalah isim mabniun ala sukuni fi mahalli ya tergantung kalau sebagai fa'il fi mahalli rafi' kalau raaitu kaza taliban berarti fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi kalau kemasukan huruf jar marortu bi kaza taliban berarti cara membacanya nanti bi kaza kaza ismun mabniun ala sukuni, fi mahalli jarrin majrurun Paham? Kaza nanti bisa mufraud Seperti najah kaza taliban Bisa ma'tuf Seperti najah kaza wa kaza taliban Bisa mukarrorah Bisa dengan cara mengulang Najah kaza kaza taliban Itu fungsinya